Oke okay, terima kasih ya buat adik-adik yang menjawab. Pada malam ini adalah malam gebiar dangdut bersama Bare Entertainment di bawah pimpinan Bapak Cahyana yang beralamatkan di Kroncong Permai Jatiwung Kota Tangerang dengan pesawat telepon 02159305531 dengan nomor HP. 80129060416. Oke okay, pada malam yang gembira ini kita akan hibur bersama para teman-teman yaitu dengan sederetan artis yang sudah melanglang buana di bidang tarik suara yaitu bersama artis-artis Miss Intanada tak ketinggalan juga Miss Ayu Amelia dan juga Miss Kiki Samanta. Dan juga Eva Davista dan Dewi Ratna dan juga ada yang dari Jakarta yaitu Miss Nia Oke okay, dan semuanya didukung oleh Bung Eddy sebagai player dan Bung Didin sebagai suling Bung Evi sebagai melodi dan Bung Wawan sebagai gendang Rampa dan saya sendiri pembawa acara yaitu Bung Sony Samapta sebagai MC. Oke, okay, mungkin Anda sudah tidak sabar Untuk dihibur bersama kami Dari Baraya Kita panggil semua Artis-artis Dari Baraya Entertainment